Terlanjutkan. Yang selanjutnya kata musannif di sini almufradu wal musanna wal jamau. Sekarang kita ingin membahas isim ditinjau dari sisi bilangan. Kata beliau isim nanti kalau kita tinjau dari sisi bilangannya ada yang mufrad menunjukkan bilangan satu, kemudian ada yang musanna dan ada yang jamak. Al awal atau yang pertama al ismu al mufradu isim mufrad huwa madallah al wahidin awahidatin isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan bilangan satu untuk laki-laki atau bilangan satu untuk perempuan. Jadi ingat isim mufrad ini bisa masuk pada laki-laki dan juga bisa masuk pada perempuan contohnya di sini kata beliau rojulun seorang laki-laki bintun satu orang anak wanita waladun satu orang anak kecil ya ini namanya isimufrod, isim yang menunjukkan bilangan satu, baik untuk laki-laki atau baik untuk perempuan. Jadi ringkasnya isimufrod ini masuk untuk laki-laki dan juga masuk untuk perempuan. Yang kedua, al-ismu al-musanna. Isimufrod ini Hwa madallah al isna ini awisnata ini biziadati alif dan nun alif nun au ya nun alamufrodihi isi musanna itu adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan dua untuk laki-laki atau bilangan dua untuk perempuan. Namun caranya biziadati alif nun au ya nun dengan cara menambah alif dan nun atau ya dan nun ala mufrodihi pada akhir mufrod sebuah kata jadi sebuah kata di akhir dari lafadnya yang bermakna mufrod itu kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun baik kata itu laki-laki berjenis kelamin laki-laki atau berjenis perempuan boleh tambahkan alif nun atau ya dun ya dan nun untuk yang isim jenisnya laki-laki atau untuk isim yang jenisnya perempuan itu boleh. Contohnya seperti baitani atau baitaini. Ya. Baitani atau baitaini. Ya, bermakna dua rumah. Baitani ini dengan menambahkan alif dan nun. Au baitaini ini dengan menambahkan ya dan nun. Kemudian Kolamani atau qolamaini. Ya, qolamani au qolamaini. Kemudian mistharot mistharota misporotani au misporotaini. Ya, ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ini untuk yang perempuan. Ya, karena mufradnya adalah misporotun dihukumi muannas. Ya, di sini baitun kalau untuk rumah yang lafadznya dengan lafadz baitun itu adalah lafadz yang menunjukkan makna muzakkar. Karena nanti ada rumah bahasa Arabnya juga darun. Darun itu dihukumi muannas. Ada juga manzilun. Ya. Jadi ada beberapa bahasa dan setahu ana itu ada perbedaan-perbedaan tertentu. Namun dari semua lafadz-lafadz rumah yang ma'ruf, yang bisa digunakan untuk banyak penggunaan, itu lafad baitun. Paham? Makanya ada namanya baitullah, baitul al-ankabut. Itu ada. Penggunaannya ada. Tapi kalau darun, itu nggak bisa penggunaannya kecuali ya. Hanya makna tertentu. Tidak ada tuh darullah, yang ada. Yang ada baitullah. Jadi dalam bahasa Arab. Lahfad rumah itu ada beberapa macam. Dan penggunaannya masing-masing ada. Ini isi musanna. Yang menunjukkan makna dua untuk laki-laki atau untuk perempuan Syarat membuat isim musanna ya. Tidak semua isim nanti. Itu bebas kita jadikan musanna. Itu enggak. Ada beberapa syarat yang harus. Dia penuhi. Faham? Syarat yang pertama. Harus dibuat dari isim mufrod. Yang mu Ya, Harus dibuat dari isim mufrod. Yang sifatnya mu'rob. Bukan mabni. Kalau dia mufrad namun mabni itu tidak bisa dibuat musanna. Ngafam? <tuk> Adapun lafaz hazani hazaaini ini bukan namanya musanna tapi mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena dia dibentuk dari mufrad yang mabni dari hadza Yaitu syarat yang pertama ya. Harus mufrad kemudian mu'rob. Itu syaratnya kalau mau dibuat menjadi musanna. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan hadzani dan hadza ini? Jawabannya dia bukan musanna tapi mulhaf bil musanna. Ya, hazani, hazaini, hatani, hataini. Itu bukan musanna tapi mulhaq bil musanna. Yang kedua, isim yang dibuat musanna dia harus memiliki nazir. Sesuatu yang semisal dengan dia maksudnya memang harus ada lebih daripada satu maka kita tidak boleh membuat musanna pada lafadz Allah ya Allah tidak boleh dibuat musanna kenapa karena Allah itu adalah lafz zalala yang hanya satu tidak ada duanya atau komarun bulan, paham? bulan itu hanya satu. Bagaimana bisa kita buat musanna? Atau chamsun, matahari, paham? Matahari juga satu. Maka tidak bisa dibuat menjadi musanna. Adapun istilah-istilah yang sering terpakai komaroh ini, komaroh ini, itu maksudnya istilah untuk matahari dan e, bulan maka itu istirah yang disebutkan kalau memang yang diinginkan adalah matahari dan bulan maka itu bukan namanya musanna, tapi mulhaq bil musanna ya, itu namanya mulhaq bil musanna itu syarat yang kedua, fahami isim yang dibuat musanna, dia harus memiliki sesuatu yang semisal dengan dia harus ada nazirnya. Kalau misalkan rumah mau kita buat musanna, boleh. Karena rumah banyak. Pulpen mau kita buat musanna, boleh. Karena pulpen banyak. Seorang laki-laki mau kita buat musanna, boleh. Karena memang laki-laki itu banyak. Jadi boleh. Itu syaratnya. Kalau Allah tidak boleh dibuat musanna. Membuat Allahani, itu tidak boleh itu kesalahan karena lafzul jalalah itu mufrad hanya satu tidak ada tandingan yang semisal dengan Allah sehingga tidak bisa dibuat menjadi musanna kemudian yang ketiga syarat yang ketiga tidak boleh murokab tidak boleh tersusun dari dua kata seperti si bawihi si bawi itu Dua kata dari Sibah sama wai Itu gak boleh dibuat menjadi Musanna. Atau Ba'la Bakka. Itu dari Ba'la sama Bakka. Jadi isim yang dia itu murokab. Tersusun dari dua kata. Kemudian dijadikan satu kata. Itu gak boleh dibuat menjadi Musanna. ya Tidak boleh dibuat menjadi Musanna. Yang keempat, isim yang dibuat musanna harus sama dari sisi lafad dan makna. Ada sebuah kata ingin kita buat menjadi musanna. Dari sisi lafad, dua kata itu harus sama. Dan dari sisi makna, dua kata itu juga harus sama. Misalkan ada contoh Ali sama Zaid mau kita buat jadi musanna. Kita mau gabungkan satu Ali, satu Zaid, tapi kita mau mengatakan salah satunya tapi menggunakan lafaz musanna. Ja'a al zaidani misalkan atau ja'a al-alyani. Enggak boleh. Tapi yang diinginkan dari alyani di sini adalah dua eh apa? satu Ali, satu Zaid. Itu enggak boleh. Paham? Lafadnya sama maknanya harus sama. Kalau kita katakan zaidani ya berarti di situ lafadnya lafad lafad lafad zaid dan maknanya adalah dua orang zaid. Tapi kalau misalkan yang ingin kita buat adalah satu Ali, satu Zaid. Kita ingin gabungkan menjadi zaidani atau alyani. Tapi yang kita inginkan satu Zaid, satu Ali, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Harus sama dari sisi lafaz dan harus sama dari sisi maknanya. Paham ini? Ini empat syarat yang harus terpenuhi kalau ada sebuah kata yang ingin kita jadikan isi musanna. Kalau empat syarat ini tidak terpenuhi, maka kata itu nggak boleh dijadikan isi musanna. Ada istilah yang sering kita dengar ya, istilahnya azaujan az atau azaujaini. Yang diinginkan dari zaujani atau zaujaini itu adalah suami, istri. Kalau zaujani atau zaujaini yang diinginkan adalah zaujun dan zaujatun. Berarti zaujani di sini bukan isi musanna. Tapi mulhaq bil musanna. Faham? Oh. Namun apabila yang diinginkan dari... Zawjani atau Azawjaini azawja, ini adalah Zawjun dan Zawjun Yaitu suami dan suami Dua orang suami maksudnya Maka Itu namanya isim Musanna Karena memang ada istilah Yang sering terdengar Zawjaini Atau Zawjani Itu memang ada istilah seperti itu Ingat ya, kalau yang diinginkan dari zaujani atau zaujaini itu adalah suami dan istri, zaujun dan zaujatun. Ini kan sudah enggak sama lafadznya ya. Lafadznya enggak sama, maknanya pun enggak enggak sama. sama. Satu zaujun tanpa ta marbuto, satu zaujatun dengan ta marbuto. Satu bermakna suami, satu bermakna istri. Kalau ini yang diinginkan berarti zaujani itu bukan isi nusanna. Tapi namanya mulhaq bil musanna. Namun apabila yang kalian inginkan dari zaujani itu adalah dua orang suami. Zaujun dan zaujun. Maka itu disebut dengan isim musanna. Karena lafadnya sama. Sama-sama zaujun. Maknanya pun sama. Sama-sama bermakna suami. Itu kalau misalkan ada yang bertanya. Istilah. Zaujun dan Zawjani Eh Zawjani ya Apakah yang diinginkan adalah Zawjun dan Zawjatun Ataukah Zawjun dan Zawjun Kalau Zawjun dan Zawjatun Suami dan istri Maka lafad Zawjani itu Namanya mulhaq bil musanna Bukan musanna tapi mulhaq Bil musanna sekarang dilihat ya, karena kasih fawaitnya, sebenarnya sudah sudah makruh fawait ini, cuman kita kasih alasannya, apa alasannya sekarang? Nun pada isi musanna. Kan ditambahkan dengan alif nun atau ya dan nun. Itu dibuang apabila isi musannanya mudof. Itu sudah ma'ruf ya. Kalau dia mudof. Isi musanna. Nunnya itu harus dibuang. Baik dalam keadaan rova. Dalam keadaan nasob. Atau dalam keadaan jer. Alasannya apa? Sekarang kita harus tahu alasannya. Alasannya adalah. Nun. Pada isi musanna itu adalah pengganti dari tanwin. Makanya kalau kita ikhrok. Wan nunu iwadun tanwin Dan nun adalah pengganti dari tanwin. Maka kata yang memakai tanwin. Apabila dia mudof. Maka dia pasti dibuang. Ya tanwin itu pasti dibu dibuang. Maka begitu juga dengan. Nun pada isi musanna. Seperti kita lihat contoh baitun, ada tanwinnya. Namun ketika baitun ini mudof, setelahnya ada mudof ilaih, tanwin itu dibuang menjadi baitullahi. Bukan baitullahi tidak, tapi baitullahi. Tanwin dibuang, alasannya karena mudof. Maka begitu juga nun yang ada pada isim musanna. Karena nun ini adalah pengganti tanwin, maka ketika isim musanna mudof, maka menjadi nun itu dibuang dibuang, baitani artinya dua rumah, namun ketika dia mudof menjadi baita muhammadin, dua rumah muhammad aslinya baitani muhammadin tapi karena nun adalah pengganti dari tanwin, maka nun itu pun dibuang ketika dia mu mudof ya, itu termasuk koeda kalau ada yang bertanya, kenapa nun pada isim musanna itu atau pada jama jamaah muzakar salim itu dibuang. Ini alasannya. Karena nun adalah pengganti dari tanwin. Dan tanwin ketika dia mudok. Sebuah kata mudok. Yang memakai tanwin. Tanwin itu dibuang. Baitun ketika dia mudok menjadi baitullahi. Tidak ada bunyi tanwin. Maka begitu juga musanna Ketika memakai nun. Maka nun itu dibuang ketika dia mudok. Baitani. Atau baita ini. Ketika mudof kepada isim setelahnya. Menjadi baita muhammadin. Atau baitai muhammadin. Kemudian yang berikutnya. Lihat di kitabnya. Al-ismu al-jam'u. Isim jama. Bahwa madalah ala aksara minasna ini awisnata ini, wahwa salah satu anuain. Isim jama adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki atau lebih dari dua untuk perempuan. Berarti jama ini pun masuk kepada laki-laki dan masuk kepada perempuan. Isim yang bermakna laki-laki itu bisa dibuat jama. Isim yang bermakna perempuan itu juga bisa. Dibuat jama' Wahuwa salah satu anwain Dan isim jama' Ini memiliki tiga jenis Ada tiga bentuk Yang pertama jam'u muzakarin salimun Ada namanya jama muzakar salim Wahuwa madalla ala aksaro minasnaini Bizziadati waw dan nun Au yanun Ala mufrodihi Jamah muzakkar salim itu adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki. Faham? Bilangan lebih dari dua tapi penggunaannya khusus untuk laki-laki. Caranya, biziadati dati nun. Dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun ala mufrodihi pada akhir isi mufrodnya. Ya, so sobirun menjadi so Ya, sajidun menjadi sajiduna. Jadi pada akhir mufroz itu, apa huruf yang terakhir pada sebuah isi mufroz itu ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Dan sudah ma'ruf ya. Kalau pada isi musanna, ya dan nun sebelum ya di fathah, setelah nun eh setelah ya di kasroh. Kalau pada jamak muzakkar salim sebelum ya di kasra setelah ya di fathah sehingga pasti terbedakan mana jamak dan juga mana musanna ya mana jamak muzakkar salim dan juga mana musanna Contohnya seperti as-sabiruna as-sabirina as-sajiduna as-sajidina sekarang kita lihat syaratnya ada beberapa poin di sini yang perlu diperhatikan kapan sebuah kata itu boleh dibuat menjadi jama' muzakkar salim dan apa ketentuan ketentuan di dalamnya sekarang lihat syarat dari jama' muzakkar salim Jama muzakkar salim ingat itu hanya bisa dibuat dari dua kata. Pertama dari alam, yang kedua dari sifat. Hanya bisa dibuat daripada ini. Paham? Kalau selain alam atau selain sifat, maka itu enggak boleh dibuat menjadi jama muzakkar salim. Nah. Sekarang kita bahas yang alam dulu. Syaratnya kalau alam mau menjadi jama muzakkar salim. Yang pertama, alam yang mau menjadi jama muzakkar salim harus alam untuk muzakkar. Hmm, alam untuk muzakkar. Baik. Secara lafaz dan secara makna. Jadi muzakarnya sebuah alam itu harus muzakkar secara lafad, lafadnya lafad muzakkar, maknanya juga makna muzakkar. Kalau ada alam secara lafad muzakkar, namun secara makna muannas itu enggak boleh dibuat menjadi jama muzakkar saling, ya. Maka kata suadu ini lafaznya muzakkar tapi maknanya muannas. Suad ini adalah nama perempuan. Maka tidak boleh dibuat menjadi jama muzakkar salib meskipun dia alam lafaz muzakkar, tapi karena maknanya makna muannas maka tidak boleh. Kemudian seperti contoh tolha, tolha tu lafaznya muannas tapi makna muzakkar tidak boleh juga. Alam yang boleh dibuat menjadi muzakkar itu adalah alam yang lapatnya lapat muzakkar, maknanya juga bermakna muzakkar. Syarat pertama untuk alam. Ya. Jadi harus dilihat alam yang ingin kita jadikan muzakkar ini, kita ingin jadikan jama muzakkar salim ini terpenuhi tak syaratnya. Kalau enggak terpenuhi, ya enggak bisa dijadikan jemaah muzakar salim. Tidak semua isim bebas dijadikan jemaah muzakar salim, itu enggak. Itu syarat yang pertama untuk alam ya. Syarat yang kedua untuk alam muzakar, itu harus berakal. Kalau dia alam, namun alamnya ini penggunaannya bukan untuk yang berakal. Maka tidak boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim seperti hisonun apa hison kuda ya hisonun adalah Alam untuk jenis yang muzakkar. Namun, hison tidak berakal. Sehingga tidak boleh dibuat menjadi jama' muzakkar salim. Kalian katakan hisonuna itu tidak boleh. Kalau ada yang beralasan, tapi dia alam. Bukankah alam syaratnya jama' muzakkar salim? Iya, tapi harus berakal. Kalau tidak berakal tidak boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Yang ketiga, alam tersebut harus kosong dari ta marbutoh. Ya. Alam tersebut harus kosong dari ta marbutoh. Kalau ada sebuah alam berakal untuk laki-laki dan berakal, maknanya laki-laki dia berakal namun lafadznya itu memakai tak marbuto, maka alam tersebut tidak boleh dibuat menjadi jama' muzakkar salim ya, alam tersebut tidak boleh dibuat menjadi jama' muzakkar salim kemudian yang kedua sifat sifat pun sama ya sifat harus sifat untuk muzakkar. kemudian sifat tersebut harus penggunaannya untuk yang berakal dan sifat tersebut harus kosong dari tak marbuto jadi harus dilihat kalau sifat itu penggunaannya untuk perempuan Maka tidak boleh digunakan dijadikan Jama muzakar salim. Ya, sifat pun sama. Harus yang penggunaannya untuk muzak muzakar. Itu, saya akhwat ya, itu ana cukupkan dulu. Hari Rabu nanti insyaallah kita tambahkan selesaikan tentang masalah jamak muannas salim. Karena nanti ada beberapa poin lagi tentang jamak muannas dan jamak taksir. Jamu taksir nanti insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Naktafilahuna subhanaka Allahumma rabbana wa سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ